pagi Pak Guntur? Ya, selamat pagi. Komentar saya, dibilang olahraga golof, betul. Secara, secara nama olahraga golof tapi cara kenyataannya, r a t a r a t golof itu bukan olahraga ya. Nyatuk untuk negosiasi, untuk bertemu dengan rekan bisnis, untuk hiburan bisa iya, bisa nggak tergantung kita.、Terus、kalau menurut saya untuk p e m n a n pajak, tetap pajaknya pajak. j a n g a n l i b u t pajak hiburan. Pajak hiburan saya pikir nggak p a Pajak lain lah, cuma pengganti untuk sebagai kata-kata pajak hiburan. 私はそれを見つけたのは、私はそれを見ついたいは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、r はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけた。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 パワーにするとかじゃなくて、ユンジュラ、u ラシュー、アポロパジ e ラ、ヨングヤサニャ a ジャケット、あ、コ a ボカニャ a ジャ n ット、パワーにパワーにパワーにパワーにパワーにパワーにパワーにパ n ーにパワーにパ a ーにパワ a にパワーにパワーにパワ a にパ a ーにパワー a パワーにパワーにパワーにパ pajak itu ワー g パワーにパワーにパワーにパワーにパワ a t a ワーにパワーに i ワーにパワーにパワーにパワーにパワーにパワーにパワーにパワーにパワーにパワーにパワーにパワーにパワーにパワーにパワーにパワーにパワーに Pak に o n ー Ya saya kira mereka kurang ini ya Kurang ngerti cara cari income yang lain Padahal kalau yang objek pajak sekarang ini Yang bisa dimanfaatkan dengan baik Gak dikorup itu pendapatan negara Udah luar biasa tinggi Saya malah bingung Kita orang anggaplah kayak saya Bayar、uh, pajak penghasilan sebulan satu jutaan Malah saya juga nanti n g gak boleh dipakai、uh, Bensin ini Subsidi aneh Subsidinya aja kita belum jelas Tapi justru kita yang bayar pajak Kita yang makin susah Artinya makin lama, e n t a r makin banyak orang miskin di Indonesia gitu loh Masalah Polof, Polof itu memang y u k mau pajakin a p a a j a saya juga bingung Beli stiknya dimahalin, import masuk stiknya dimahalin Atau biaya g o l f、uh, untuk membernya dimahalin, dipajakin Itu sih n gak g apa-apa sebenarnya Cuman n gak g usah diekspos e g i n i malu kali, m a s i h Oke,、okay. Pak Budi Selamat pagi Silahkan nah, Saya mau kasih komen Kalau Golok dipajakin, saya kira wajar aja Memang ini、uh, Dikatakan olahraga, bukan olahraga, olahraga Juga memang, tapi banyak、uh, Hiburannya Hiburannya lebih banyak, jadi saya pikir wajar aja Karena m emang golok ini、uh, Biasa dimainin oleh Kalangan atas tuh ya, jadi ya, Banyak duitnya gak apa-apa dipajakin Menurut saya, jadi, terima kasih Oke,、okay. bagaimana komentar Anda Pak Jaya? i Ya,、uh, mungkin kalau saya agak berbeda ya Justru、uh, kalau saya ngeliat h ini golok justru harusnya dimurahin Bukannya malah dimahalin, dibebanin pajak ya Justru、hmm. makanya pemain kita itu pemain profesional golok di Indonesia itu Benar-benar hampir dibilang gak ada ya sedikit sekali ya、hmm. Pemain golok internasional itu kan olahraga Justru gak apa-apa orang medium bak, sebawah bisa main golok semua gitu loh Nanti orang-orang yang di atas itu juga n gak g disitu lagi tempatnya Kita mesti melihatnya lebih objektif ya Golok ini olahraga gitu, Phil Ya, thank you, Pak Oke、okay. パジミ Itu biaya untuk jadi member sudah mahal Tinggi sekali, pajaknya sudah tinggi Jangan dibikin di, di, di, di, pajak-pajak berganda begitu b a k terima kasih Oke,、okay. bagaimana kebenaran Anda Pak Jerry? Halo Ya, silahkan t e p a t saya adalah bahwa golf itu adalah olahraga ya Itu jalan kakinya jauh benar Kemudian ada、uh, hal yang penting juga untuk、uh, mentalitas ya Nah Mestinya menurut saya harusnya dimurahkan Sehingga semakin banyak orang yang main golf Pemerintah itu dapet pajak bikin event lah disini Event-event kalau misalnya banyak pemain yang bagus Event internasional akan ada di Indonesia masuk dalam tour golf dunia Dari sana kan bisa datengin uang, pariwisata nah, Jadi berpikiran ke, ke arah lain pola pikirnya Jangan yang bisa direks pemerintah itu hanya selalu yang instant mau d a p a t uang, tapi yang investasi sifatnya mereka n gak g mampu gitu mungkin itu Pak、okay. c e Ya,、yeah, Pak Leo selamat pagi Bu Neno ya、yeah, silahkan. Ya Bu, komentar saya Neno selalu、uh, pemerintah daerah keterlaluan ya, kenapa? karena、uh, selalu dipajakin、uh, seperti golok, pajakin-pajakin terus パジャク で, で, で,、er、で, で, いいでね、スローのもんたりたり、オブジェクトでパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンデリカンパジャクで、マンパジャクで、マジャクで、マジャクで、マジャクで、マジャクで、 Kurikulum golf itu udah masuk n gak g tau di SMA atau di universitinya gitu loh Jadi semua negara tuh makin berlomba-lomba untuk majuin golf ini Karena memang selain untuk high class connection Golf ini memang oleh raga yang cukup sehat gitu loh n di Indonesia mereka cuma lihat setiap orang Setiap ada kesempatan apa yang dipajakin mereka pajakin Nah itu yang akan mereka pakai untuk di korup Ya itu dia jadinya, makasih Oke、okay. パフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパフェリックさんはパファ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 Hanya itu untuk golongan Berekonomi yang tinggi gitu kan Jadi persepsi itu harus Dirubah dalam tindakan nyata gitu、hmm. Oke、okay, terima kasih Pak Yudi Ya selamat pagi Bu silahkan Tapi kalau saya n gak g sempat Dengan Bapak tadi ya Kita jangan pandangan s e m p i t dah Bilang olahraga golf itu Cuman untuk yang apa-apa gitu Jujur aja saya juga belum main golf Cuman t e m a n saya banyak yang main Pengen sih ikut main juga gitu Karena itu kan olahraga sehat ya, cuman ya itu biaya anggotannya cukup lumayan m u r a s kantong. Nah itu yang bikin jealous p a n g orang seperti yang bapak tadi.、Okay. Kalau jelas ini <coughs> memang olahraga ya, jadi pemerintah saya rasa bakal dikalahkan sama、uh, pengadilan nanti. Karena ini memang semua namanya olahraga, bukan hiburan. Itu makasih. Oke,、okay, Pak. Hari Selamat Pagi. Pagi Mbak. s i l a k a n Opini saya hanya satu aja Mbak. ジャ a ジャー a ンミリンジャンパ a ャー、サマー、マカマ、a ンシートシート、マインゴール k ブレカカリア、e カイト、オラ a ジ a ー、アトイプラン、マカオメモン、イブラン、ヤオデ k ラパジャー、アトイ a ラン、オランジャー、モフィカンボワイ i ナフォルト、パジ n ーパン、キトイプラン。アジャー k ハロー。ジャケイ。ハロー。ジャケイ。ハロー。ジャケイ。ファダダダジャニア、ゴールフィッ adalah olahraga pure sport。 Karena tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental dan Karena dia melawan ee, diri sendiri ya Di situ dia konsentrasi dan sebagainya Kalau misalnya itu berkembang menjadi ajang lobbying karena Karena waktunya kan lama Empat jam, lima jam itu Kapan punya waktu ketemu sama customer Empat jam bareng, ngobrol bareng Ya itu perkembangannya Tapi itu bukan hiburan Itu adalah pure sport Kalau misalnya perkembangannya futsal nanti Jadi bahan untuk lobbying juga sangat bisa Tapi nanti suatu saat dipajakin juga main futsal Padahal asal, asalnya itu adalah pure olahraga juga Sepak bola Jadi agak g a k p a s gitu. Oke,、okay, okay. terima kasih Oke,、okay. Pak Denny Halo, ya pagi s i l a k a n Pak Iya, jadi sebenarnya hiburan atau olahraga itu tergantung dari persepsi masing-masing、hmm. Kalau menurut saya sepak bola itu juga hiburan Ya kan, kalau dia masa terhibur y a n hiburan Tapi ya, yang intinya adalah itu memang semua itu adalah bentuk dari olahraga Itu dari zaman nenek m o a n g juga udah tahu itu olahraga Ya kan,、hmm. cuman kalau memang pejabatnya dihibur sama k a y a n y a itu jadi hiburan l a h Ya, oke、okay. <laughs> Pada fit Ya, Bu <laughs> Saya sih gak main golf Bu, cuman saya ingin mengatakan juga itu sih sebetulnya olahraga ya Bu ya. ya. Juga bukan olahraga orang kaya. Memang biayanya itu karena mahal ya, lapangannya begitu mahal. Kita harus pelihara rumputnya segala gitu ya. Alat-alatnya sticknya juga mahal. Sehingga n gak g semua orang bisa main. Tapi itu memang betul sport Bu. Bukan hiburan.、Hmm. Biar kenapa saya. Oke,、okay. ya terima kasih. Selamat、so, siang p a k Sudibio. パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ Kalau menarik pajak, itu harus ada dasar hukumnya dalam hal ini usahanya itu apa aja, itu harus disurvey oleh Departemen Pajak sendiri, jangan asal memasukkan pasal tanpa ada bukti-bukti yang jelas gitu loh. Di sini di Indonesia ini asal kelihatan orang usaha besar, wah langsung pajaknya ini plus ini gitu, wah itu g g a k bisa, harus dicek dulu. Bisa aja pajaknya tiga dia itu dia punya restoran, dia punya 山崎のスリビュー、たくさん、つながっている。 Saya pikir golf itu dimana-mana ya olahraga ya, tidak ada, memang ada hiburannya tapi tidak terlalu banyak. Kecuali kalau misalkan b e n a r kata bapak yang sebelumnya tadi di, lapang, di tempat golf itu ada hiburan seperti karaoke atau pap atau minum-minum. Tapi kalau hanya untuk refreshment saja seperti air soda atau air m i n e r a l a t air u a sirup ya enggak lah sih m u k i n サファン、サマシアン h e l n g a n s u g i t o s i r a k a n a z u g i t y are the Gila do i t y are t e Gila do it?You are the l a do it?You are l a do t y o u are the Gila do i t o u e t Gila do i t y o are t Gila d i t a h e a t a g i i y a i a y a g i o a i i t a h Gila Gila d i t y a i a d a h Gila d i t Gila a a a d i u t a a r g a i u r a d u h g i a y a t a 注目して。